Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la ala salli wa sallim wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa Bengkel Hati MNTV yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi segala anugerah, sehingga kita masih bisa terus menjalani kehidupan ini. Tidak lain, semuanya hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan, pengajian kita di pagi hari ini, niat kita, kemudian maksud kita, tidak lain hanya untuk menuntut ilmu karena Allah Taala. Amin. Ya Rabbal Halamin. Dan ma ah di masjid Anidah. Yang mudah-mudahan juga senang biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu apa kabar semuanya bu? Sehat. Alhamdulillah. Manusia itu harus terbaik bersyukur ya Ustaz. Ketika dititipkan rezeki yang banyak, alhamdulillah. Ketika dititipkan rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Ketika enggak punya uang, alhamdulillah Ini muka-muka enggak punya uang semua masanya. Bapak, apa khabar? Sehat Bapak? Oh, Alhamdulillah. Baik, nah seperti biasa, saya akan mengabsen terlebih dahulu jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida MNC TV. Yang pertama, yaitu dari Majlis Taklim Sakinah, Sukorejo Pemalang. Sebanyak 90 orang. Yang mana ini wajah-wajahnya? Oh, itu cuma satu yang dengar. Wah, itu semuanya. Ya. Ternyata kayak nyamuk nih, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Nyambuknya satu, temennya banyak banget. Iya. Baik, ini dari Sukorejo ya, Ibu ya? Pemalang. Pemalang itu Jawa mana? Jawa Tengah. Baik. Yang berikutnya dari Majlis Ta'lim Darul Falah. Selawi. 50 orang. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Selawi? Sehat? Wah, ini Selawi. Gimana Dua Walawi ini. Kemudian dari Majlis Salim Astakina Cijarua, Oh Cijawura, saya nge ternyata masih hidup. Bandung sebanyak 60 orang, yang mana ini wajah-wajahnya? Assalamualaikum, gimana ibu semua Bandung sehat? Alhamdulillah. Kemudian Majlis Salim Kuningan, 50 orang nggak hadir. Majlis Ta'lim Cakra Kirana. Banyak 40 orang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan terakhir. Majlis Ta'lim Torikul Falah. Banjar, Jawa Barat. 60 orang. Waalaikumsalam. Waduh. Bagaimana? Oh iya. Begitulah kira-kira. <laughs> oh kesini ya. Moga aku saat tadi. Baik. Ada yang terakhir itu belum disebut. Apa ini? Majlis Ta'lim. Rappelkan lawan haja Kak. Oh, Pokoknya oh, bukan ya Ini dia. nama orang Infinity TV. Oh, <laughs> ya. Baik, subhanallah mudah-mudahan semua majelis salim ini sudah mewakili saudara-saudara kita, para sahabat dan keluarga kita di tanah air ya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah eh, bagi para pemirsa, Anda yang ingin langsung bertanya secara langsung kepada Ustaz Danu, Anda bisa Uh, langsung menelpon di nomor 021-8779-700 Atau di 8779-800 Dan bagi pemirsa yang ingin hadir secara langsung Di Masjid An Nida TV Anda bisa mengirimkan fax ke nomor 021 840 -8919. Dan tema kita kali ini Yaitu tentang sesuatu yang sangat unik Balaslah kejahatan dengan kebaikan Karena memang sering kita dizolimi orang lain, tapi sesering itu pula kita dendam kepada orang tersebut. Di kita dizolimi, kita harus membalas kalau perlu kita lebih menzolimi lagi. Betul tidak kira-kira, bang? Nah itulah perasaan hati yang dengki, perasaan hati yang kotor. Lalu bagaimana sebenarnya membalas kejahatan dengan kebaikan? Baik Ustaz kami persilakan terlebih dahulu. Iya memang. Kalau kita melihat temanya bagus sekali, jadi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu kurang lebih artinya yang sering kita dengarkan dalam Quran, Iqbalatihya ahsan, ya yes. ahsan, jelas sekali itu bagus sekali. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Seumpama Ini seumpama Kalau umumannya eh, Kita Dizolimi oleh orang lain Kebanyakan saya tadi kita itu me Membalas apalagi lebih Lebih sakit lagi, Lebih sakit lagi. <laughs> Sebenarnya boleh Di dalam Quran kita membalas Tapi Sesajar se nah, Apa namanya Seimbang itu masih boleh Tapi yang disukai oleh Allah Ta'ala Kita sabar Nah Apalagi yang paling disukai oleh Allah Ta'ala lagi adalah Kita balas dengan kebaikan Jadi bukan sabar, bukan dengan tenang Bukan dengan keikhlasan Tapi kita balas dengan kebaikan Dengan kebaikan nah, Jadi ini yang paling disukai oleh Allah Ada tahap-tahapnya Kalau kita didolongi Makanya di dalam Quran juga diceritakan bagaimana kalau kita didolimi oleh orang lain, kita malah disuruh oleh Allah Ta'ala mendoakan. Jadi kita memang tidak perlu membalas. Apalagi kita tidak perlu kalau kita itu dipukuli orang, kalau memang kita tidak punya uang kita kasih sodak, walaupun itu bagus ya. Dipukulin orang uang sih. Jarang-jarang yang begitu saja. Gak ada gak ada Kita cari di dunia gak ada yang gitu Tapi kita mesman Memahami bahwa Apa namanya Kalau mamanya kita itu didolimi Didoakan itu udah cukup bagus Sebenarnya Jadi didoakan Ya sama seperti dalam Quran yang kita Sering mendengarkan ya Terama barangkali banyak para ustaz Atau kiai atau ulama Ya Wa idha khatabahumul jahiluna qul salaam majri. Eh uh, ini perintah Allah jika kita itu disapa oleh orang jahil katakan dengan penuh keslaman kan. disapa oleh orang jahil maksudnya adalah orang jahil menyapa itu tidak dengan capaan assalamu tidak seperti itu orang jahil itu menyapa dengan dong gitu tiba-tiba iya kan orang jahil menyapa dengan pukulan Orang jauh menyapa dengan makian, itu jahil dikatakan jahil oleh Allah Taala. Tapi Allah itu menyuruh doakan dengan penuh kelamatan. Nah, ini perintah Allah yang akan menjadi amal soleh kita. Kalau kita itu senantiasa memungut kebaikan, kebaikan, kebaikan terus, ya insya Allah Allah nanti akan memberikan eh, apa namanya jalan di dunia itu jelas yang baik dan juga yang sangat jelas sekali di akhiratnya pasti baik juga. Ya, itu, Baik, dan satu hal lagi tentang membalas kejahatan dengan kebaikan eh, Sangat banyak sekali Ustaz Rasulullah memberikan contoh-contoh ya, kemuliaan akhlak Nah, contoh-contoh seperti apa saja Baik Umirsa, eh, azam subuh sudah berkumandang di sekitar kita Jangan anda kemana-mana, karena pinggil hati bersama Ustaz Danudanda Izzaki akan kembali setelah salat subuh yang satu ini Alhamdulillahirrahmanirrahim kami mengucapkan selamat menaikan ibadah sholat subuh. Bagi masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya tentunya. Mudah-mudahan sholat kita di pagi hari ini benar-benar bisa memperbaiki segala akhlak yang mungkin kita lebih banyak menjolimi orang lain daripada kita berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya teringat satu kisah Rasulullah SAW ketika beliau selalu diludahi. Ketika ingin sholat subuh berjamaah ke masjid. Selalu saja diludahi oleh salah seorang kafir Quraisy. Berturut-turut selama tiga hari. Yusuf Rasulullah bertanya ke mana orang tersebut. Ternyata orang tersebut sakit. Dan Rasulullah menyeluknya. Bahkan membelai rambutnya dengan penuh kemuliaan akhlak. Inilah salah satu contoh akhlak yang diberikan kepada kita. Dari Rasulullah SAW. Nusad sedikit lagi Nusad. Tentang ya. membalas kejahatan dengan kebaikan. Rasulullah itu kan. Uh, salah satu uh, sikap beliau adalah selalu berbuat kebaikan ketika orang lain menzolimi. Iya. Cuman agak berat nih, Ustaz terutama untuk kita yang hidup di zaman serba modern, iya. serba napsi napsi, serba mm. sendiri. Mm. Kadang tetangga dengan sebelahnya saja nggak pernah kenal. Iya. Bagaimana uh, mukanya, bagaimana uh, namanya siapa bahkan ini bagaimana Ustaz menyikapi tantangan zaman? Iya, memang uh, kalau kita seperti uh, kayak kijang masuk kampung ya, kita akan susah mengendalikan. Tapi kalau kita punya pedoman hidup kita, salah satunya adalah Quran, ya juga Sunah rasul, itu kan pedoman hidup ya. Yang harus kita kerjakan adalah benar-benar mempelajari, jadi... Ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya ya, tidak hanya sholat, tidak hanya berpuasa, yes. tidak hanya apa namanya membayar zakat saja. Tidak hanya seperti itu. Di dalam Quran itu banyak perintah yang harus kita kerjakan setiap waktu. Jadi bukan setiap setiap hari aja, tapi benar-benar waktu demi waktu. Kemudian kalau kita menghadapi orang yang tipe kel begini, kita harus bagaimana? Kalau termasuk ini juga, kalau umpamanya kita itu nizol ini, kita harus bagaimana? Kan di situ diatur di oleh Allah Taala. Kenapa akhirnya kalau kita itu mengikuti aturan main Allah, umpamanya kita mencoba nih, salah satu kita tidak mau melakukan kejahatan. Umpamanya kita ingat ada salah satu ayat. Satu dulu deh. Hmm. Walau tuh situ fill up, yeah. jangan membuat kerusakan di muka bumi. Kita tanamkan dalam pikiran kita Dalam hati kita Terus Jadi kalau kita menemui seseorang Menemui apapun Kita tetap tanamkan Jangan membuat kerusakan di muka bumi abominah Kalau kita benar-benar bisa Mengaplikasikan uh, Atau mengamalkan uh, ayat tersebut Kita akan senantiasa Insya Allah ya insya Allah, Atas izin Allah kita bisa menjaga Dari mulut kita Dari banyak hal lah ya, Dari yeah. satu ayat tersebut tapi, ya kalau kita sendiri, ayat dalam Quran itu hanya kayak bacaan ya. Kadang-kadang juga saudara-saudara kita itu banyak yang lucu. Dikasih tahu ayat, diberontakin malah. Enggak, gitu. <laughs> Dan ini bukannya sering, tapi ada aja orang seperti ini. Ini ayatnya seperti ini. Enggak, menurut saya begini. ya Menurut guru saya begini. Loh, ini Quran yang bilang ya, kau buru. Jauh sekali, jadi Baik. beliau memang belum paham jadi ya kita harus nyantai aja. Iya. Yeah. Subhanallah, berarti uh, manusia terbaik itu adalah ketika dia mengerti satu ayat Al-Quran kemudian diamalkan. Yeah, iya. ini salah satu yang lazim itu. Baik, Subhanallah, langsung saja kita persilahkan kepada jemaah untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Ustaz Danu. Iya, silakan Bunda Mohon berdiri, tolong sebut dan nama dan asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunjia dari Pangandaran. Siapa, Bunda? Tunjia dari Tunjia. Pangandaran. Tunjia. Tunjia. Tunjia. Ya. Make-nya bisa lebih dekat lagi, Bu? Tunjia dari nah. Pangandaran. Kami punya anak sudah menikahkan 4 tahun... Tapi baru kali-kali ini dia terus terang belum bisa meladeni gimana layaknya suami istri sampai sekarang belum bisa meladeni bagaimana petunjuknya barangkali terima kasih. Bisa bisa bikin kopi barangkali. <laughs> ya Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. bisa. Ya, ini hubungan suami istri nih maksudnya. Iya iya belum bisa gitu. Oh belum, yang belum ya, bisa. Iya jadi masih ketakutan misteris yang tidak bisa dibayangkan sakitnya ketakutannya begitu oh, oh putranya kemana bu ada oh put putri, putri ya. ya oh ya ya ya putri bu. oh putri iya yeah. uh, naik bu silahkan eh, silahkan ya. berdiri bu iya kok takut kenapa katanya ya naiknya dipegang tidak bisa dijelaskan, cuma kalau... Agak deket, Ibu. Cuma kalau mau penetrasi, nggak bisa. Langsung istri Langsung... Oh, gitu. Tiba-tiba aja muncul dari hati itu keluar. Iya. Istris gitu ya. Wah, tuh. Ini susah. Ini ada... Kalau ini ya, ini ini kalau psikolog ini... Ibu berdiri aja. Berdiri aja. Nanti tiba-tiba Ibu lari nanti ke Baru tanya, nyantai aja Ya <tuh> Jadi ee, Ini barangkali ada salah satu Jin, nah ini Yang ada di dalam hati ibu Sama menguasai pikiran ibu Jinnya itu paling gak bisa dia ngelakuin Begitu kali ya Mungkin, dan ini Sudah 4 tahun ya, ibu udah 4 tahun Seperti ini, jadi kalau udah mau melakukan penetrasi kalau saya ingat saya penetrasi itu bikin jalan sih. Karena saya insinyur sipil bagian jalan ya penetrasi bikin jalan. Kalau saya Il, tapi ini gak taunya yang, yang lain. Ini lain. lain bidang. Lain yang... bidang. Jadi begini. Kalau ini ada sesuatu di dalam hati ibu. Eh, saya, saya mau tanya. Apakah ibu dulu pernah menemui seseorang atau maaf-maaf. Ibu pernah diceritain dulu Waktu masih, bukan kecil sih Ya sudah mulai SMP Atau SMA kali, ini barangkali ya Ibu pernah diceritain Sama seseorang Umamanya pengantin baru Kemudian ibu ikut dengerin Itu masih kecil Oh nikah tuh, aduh sakitnya minta Ampun lah, ya. itu pernah gak ibu Tengiang-ngiang seperti itu sebelumnya Mungkin ada tapi Jelasnya gak tahu kapan Jelasnya gak tahu kapan ya, tapi Ingat kira-kira apa itu apa ya yang bikin saya selalu begitu. Jadi cerita dari mereka yang sudah menikah tapi ceritanya yang ngeri-ngeri gitu. Kumpamanya dulu waktu saya pacaran sama dia sih seneng. Tapi waktu jadi istri digepukin malah jadi takut sendiri gitu. Sering gak? Ah, bukan sering. Jadi akhirnya ibu berpikir atau mengkhayal atau melamunkan seperti itu bukan sesuatu yang normal tapi menakutkan. Iya. Saya trauma lihat darah. Saya enggak bisa lihat darah. Oh, enggak bisa lihat darah ya. Oh. Tentang dokter Ustaz, iya. dulu waktu dia SMA kelas iya. 2 pernah penyakit polip, terus dioperasi cuman di eh badnya, di dia eh cuman lokalnya saja gitu. Jadi begitu di operasi, Ibu matanya seketin Bu Jadi ini seketin ya, Rangkut ya. darahnya Ini kan melalui ah. Apa ke, ke Apa Ke baju gitu ah. Jadi mungkin apa Itu gara-garanya gitu Tapi kan ini sudah lama Waktu kelas 2 Dia juga kuliah Sudah 4 tahun Jadi sudah jadi sarjana gitu oh, Sampai gitu. sekarang masih takut gitu Oh gitu Ya ya ya ini memang e, kalau ini memang harus diterapi dengan pengertian-pengertian Ibu. Jadi enggak bisa hanya cuma didoain nanti malah <tusun> lebih kesurupan lagi nanti. Jadi Ibu harus ikut memahami santai, tenang. Memang ya kasihan suaminya lah ya. Iya enggak? Iya Ustaz. Iya. Kasihan. Ustaz melihat suaminya baik Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah Yang dibilang dengan sabar, empat tahun sabar. Sabar, tapi ininya punya Iya. Kalau bapak-bapak di sini, oh, empat jam tak kuat juga. Iya. Di sini memang coba nanti mana ya? Ini ini psikolog perhatikan dia. Memang ada beberapa hal. Jadi begini, ada mamanya iya. ibu siapa namanya tadi? Iya. Tuti Susilo Tuti Susilo Jadi ibu Tuti itu bisa saja memang ketakutan dengan darah. Pokoknya unsur yang sakit menyedihkan, nggak enak itu terlalu menghujam. Ya benar ya, iya. iya. Nah, dengan menghujam yang kuat ini sebenarnya pada pikiran beliau, pada pikiran beliau itu ...dimasuki oleh makhluk-makhluk yang memang tidak menyukai yang seperti itu. Mm -hmm. Jadi kalau beliau merasa memanya pada waktu mau penetrasi... ...di pikirannya itu selalu oh. ini menyakiti. Begitu. Iya. Padahal enggak ya menurut antumnya. Dan yang duluan Ustaz. Pani saya bercabang ini. <laughs> kalau saya sih bilang ya biasa saja. <laughs> Kalau penaderasi mah biasa. Kecuali kalau penaderasi hebat itu biasanya ya begitu. Itu biasa di luar. Jadi Ibu Tuti Susilawati, betul ya. Itu harus dipahami, harus belajar kembali. Kemudian juga harus berdoa dengan baik. Bahwa keadaan yang sebenarnya yang Ibu Tuti ...sikirkan selama ini... ...menakutkan, itu sebenarnya hal biasa. Tanamkan sebenarnya. Jadi... ...insya Allah saya memahami. Jadi makhluk-makhluk Allah itu sangat pintar dia tuh menggoda kita. Jadi makanya kita harus... ...kenapa harus sabar, kenapa harus ikhlas. Itu sebenarnya salah satu cara... Agar makhluk ini tidak masuk ke dalam tubuh kita Tapi kalau kita meyakini bahwa yang menyakitkan itu tidak cocok dengan kita Lama-kelamaan itu akan masuk Dan itu akan menjadikan kita terbawa dengan mereka Nanti dalam doa kita coba Kita berdoa Kalau memang ada makhluk yang ada di dalam fikiran Di dalam hati Ibu Tuti itu dikarenakan fikirannya Ibu Tuti yang kurang benar di hadapan Allah mau nggak nanti doanya dibikin seperti itu bu tuti? Iya. Kok bengong sih? Baik. Saya nah, ini <gak> yang susah ya. Iya bengong. <gak> jadi banyak makhluk yang masuk. Ini misterius kok jadi bengong. Iya. Makanya ya. di situ banyak makhluk yang masuk ya. Ibu tuti ya. Baik. Ya, sabar dulu deh. Agar kita lanjutkan kembali. Ustaz. Boleh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan anda kemana-mana, para bengkel hati bersama Ustaz Danud dan Da'idzahi akan kembali sesaat lagi. <Sessus> Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Begitu banyak Rasulullah memberikan contoh kemuliaan akhlak untuk setiap umatnya. Dan dari kemuliaan akhlak itulah mudah-mudahan. Itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, kita sedikit kita bahas tentang balas kejahatan dengan kebaikan. Yeah. Seperti uh, kisah dari yang sudah ditanya tadi dari Mbak Tuti itu. Dari Pangandaran. Uh -huh. Ini satu hal yang sangat uh, unik dan bisa menjadi satu ladang kesabaran untuk suaminya. Iya, yeah, mudah-mudahan uh, suaminya sabarlah gitu tapi ya pasti suaminya akan berpikir kapan kayak seperti ini saya kan normal ah, pasti pertanyaan itu begitu itu ada loh ya. pasti ada Kan juga usah tanya sama saya antum sendiri udah kerasa yang kita di sini empat saja empat jam aja udah puyang kepala kita kan gitu iya. ya ini setengah jam aja udah puyang mimangannya tuh iya ya <laughs> jadi memang harus berpikir bahwa kalaupun istilahnya Allah itu mengajari bahwa kita di kalau dikasih kejahatan pun disuruh membalas dengan kebaikan kan begitu ya apalagi perkawinan itu suatu kebaik, kebaikan juga karena kebaikan. karena rasul karena Allah nah kita harus membalasnya lebih baik kan begitu ya ya dalam keadaan apapun saja iya suami minta taksu kasih empat gitu Oh gitu, itu baik buat suami tapi jahat buat istri berarti. Hmm. itu baik buat istri tapi loh, ya bukan baik buat suami gitu. <laughs> <laughs> Jadi ini juga harus kebaikan harus kita munculkan tetap. Jadi Ibu Tuti Susilawati itu tadi uh, memang harus berpikir bahwa dia harus lurus di jalan Allah. Kalau senandiaasa yang ada di pikiran tuh diyakini, diyakini baik. terus menerus itu yang benar, beliau akan tepuruk. Terus dan selalu But, tidak berani mencoba maksudnya iya tidak berani apa iya mencoba mencoba untuk berani oh iya itu, itu gurunya ada ada gitu baik uh, langsung saja <laughs> kita persilakan kepada bunda ya silakan untuk berdiri iya silakan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Niknya di tempelin nih bu. Alhamdulillah oh, nama saya Siti Wahyuni dari Masjid Agam Darul Falak Slawi. Slawi. Slawi. Iya Bu Siti. Iya, saya merasa seperti penyakit saya itu aneh di, ke di kepala saya seringnya sakit, terus mata seringnya panas. Oh itu nggak aneh itu penyakit normal itu. Di sebelah dada itu sakit semua sampai ke perut. Sampai ke perut. Iya. Oh. Pada waktu tanggal 3 Februari itu, keluar seperti serbuknya, seperti bening kuning-bening gitu. Yang... Mike-nya ibu, bunda, Mike-nya di disekatin. Mike-nya, Mike-nya. Ya. Nah, seperti ya. serbuk, kuning seperti bubuk bening itu lho Pak. Oh iya? Ya. Keluar? Iya Pak. Terus ano setelah disorot baterai, uh -huh. itu nggak keluar lagi gitu. Oh Terus, jadi takut gitu ya, ya sama baterai. Terus bulan Maretnya keluar lagi sedikit bulan Aprilnya sedikit bulan ini belum cemas oh, berharap keluar lagi terus itu bulan itu? ini belum saya bayar kontrakan kalau lagi kalau bisa ibu. kalau menurut ibu siti sih kalau bisa yang keluar jangan beling duit duit atau emas gitu kan lagi mahal nih gitu iya lagi ibu maksud terus, mak maksudnya ibu apa saya mohon didoain sama Pak Ustaz Danuk uh -uh. supaya sembuh. Oh gitu. Ini aja deh. Ibu hanya merubah. Kalau Ibu ada orang-orang lain bilang, oh ini kalau itu ada beling berarti kamu kesanret. Udah tidak usah percaya. begitu-begitu. Tapi, ada tapi. Ibu, Ibu persulat bukan? Bukan ya? Bukan. Karena apa, Ibu kerjanya di mana? Di Bumi Putra Pak. Asurasi. Oh asuransi. Kalau pesulap mau wajar di sini bisa keluar beling, di sini bisa keluar uang, bisa keluar minuman, bisa keluar apa kan gitu. Itu kalau pesulap ya. Kalau ibu bukan pesulap ya nggak apa-apa. Tapi intinya yang mau saya katakan ini adalah yang ada pada ibu itu mirip-mirip pesulap, mirip. Cuma ibu tidak pernah merasa. Pesulap itu dia punya ilmu yang dia pelajari, yang dia tekuni sehingga bisa memindah barang yang di tempat dia sembunyikan di sana bisa muncul di sini. Barang itu ditutupin bisa dihilangkan disembunyikan di sebelah solol, ya itu pesulap. Nah ibu sama. Jadi yang saya mau ceritakan adalah sebenarnya ibu dulu pernah mengamalkan ilmu-ilmu tertentu. Yang ibu tidak tahu bahwa itu ilmu. Jadi ibu mikirnya itu itu amal sholat. Gitu. Jadi karena ibu tidak tahu, ibu mengamalkan terus. Amalin, amalin, amalin, amalin terus. Nah lama-lama ilmu ini jadi. Sehingga suatu ketika dia akan memunculkan seperti itu. Terpukli. Menunculkan hmm. seperti yang seperti. Dan ibu tidak pernah tahu. Sama seperti yang dulu pernah. Dua tahun kemarin ada orang yang Tubuhnya keluar kawat Itu gimana mau diteliti ilmu kecepatan Gak ketemu hmm. Tapi kalau saya tahu Itu sebenarnya ilmu yang diamalkan Tapi beliau gak ngerti hmm. Kalau yang diamalkan tuh ilmunya Tukang sulap pikirannya itu Amal soleh kalau ngamalin itu lah. Karena ilmu yang masuk ya keluar aja besi. Mau diperiksa Dari mana ya gak bisa Karena itu ilmu Nah ibu saya hanya mengganti, cuma sekarang ibu diganti. Saya ganti kalau mamanya ibu ngamalin sesuatu, saya ganti dengan membaca Quran aja. Oh. Mau. Tapi niatnya لله تعالى. Udah itu aja. Niatnya لله تعالى. Oh. Mau. Jalan ya untuk ini, untuk ini ya. Nanti kalau muncul ilmu gitu lagi gimana? Masih mending kalau munculnya mas. Itu masih mending. <laughs> Betul. Ya. Kalau yang munculnya bom, rebel, San. Oh. Tangkep <tang> polisi <tang> ya. Jadi baca Quran niatnya karena Allah Itu nanti mereka-mereka akan mulai tersingkir yang begitu-begitu Niat karena Allah Mau? Mau mau, Berani Berarti ini juga Ibu ini juga paham nih Benar ya Bu? Ya, Kemudian kan. satu hal lagi Ibu jangan sering ngalamun Ibu juga kalau ada masalah Ibu masih punya suami Masih Berapa suaminya? Satu Satu ada di sini enggak Bu? Enggak ada di rumah. saja. Di rumah lagi ngapain biasanya kalau hari Minggu sama-sama? Nonton. Benar nih? Iya. Alhamdulillah. Ya. Ibu, yang tadi waktu ke sini, sebelum ke sini, penyakit ibu yang pusing di sini, panas di mata sama di sini, sesak sampai perut tadi ada enggak tadi atau kemarin? Ada panas di mata sama di sini. Di sini? Iya. Sekarang masih di mata. Di sininya sudah tidak ada ya. Oh tidak ada ya sudah Sekalian saya bantu ya Bu Maukah Ibu Jika dulu pernah Ibu dengan tidak sadar Mengamalkan sesuatu amalan Yang akhirnya hanya menjadi ilmu dunia Kan begitu ya Maukah jika amalan-amalan tersebut Yang tidak sesuai dengan syariat Islam Tidak sesuai dengan Sunnah Rasul Ilmu-ilmu tersebut kekuatannya hilang dari tubuh ibu, kemudian mereka keluar dari tubuh ibu, ibu ikhlas, gak? Ya? Ikhlas. Allah Ta'ala. Agar mereka kembali pada tempatnya, ikhlas. Ikhlas Pak. Alhamdulillah. Tapi umumnya ilmunya masih ada di situ, tapi dia gak ngeluarin peling, tapi ngeluarin emas. Setuju mana? <Gülüyor> Asik pilihan. Setuju mana, Bu? Mumpung ada saya, jawab oh, saya, ibu, saya sejujurnya emas. Tinggal saya mau ngaminin apa? <tik> Ayo, itu gimana? Ayo, Bu. Setelah siang masuk. Iya. <tik> nah. Kalau ini memang kita gak boleh nyalain namanya manusia, ya begini ini. Masih minta untung aja. Berarti memang ini ibu bawaan matre kalau gitu. Iya. Tadi, Tadi, Tadi. Tapi Ibu ini bercanda ya Bu? Iya Pak Ustaz. Ini bercanda apa serius? Bercanda. Bercanda apa serius nih? Bercanda. Oh bercanda, bagus. Jadi Ibu emas itu bisa kita cari, emas itu insya Allah bisa kita beli ya, hmm. kalau kita punya uang. Oh. Tapi kalau kita belum punya apa-apa pasti kita pengen, ada emas mak betunduk gitu ya pengen ya kan? Mak bedundu lah, mak bedundu. Mak bedundu, apa itu? Mak bedundu itu tiba-tiba muncul. Oh, kucu kucu, kucu kucu. Iya itu. Oh, comandeer yang lawang, <tuk> narap lawang kui. Begitu. <tuk> ibu, ya, sekarang panasnya di sini sudah hilang. Iya. Yang di mata gimana? Masih sedikit. Sedikit? Iya, sabar. Ya. Karena ibu kan bertahun-tahun ngamalin amalan tersebut. Iya. Ibu harus ngerti. Oh, ya, Ustaz maksudnya amalan ini nih. Kemudian amalan ini singkirkan, ganti membaca Quran niatnya karena Allah Taala. Kemudian tidak cuma membaca Quran aja, baca tafsirnya sehingga ibu paham. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tidak manfaat itu keluar dari tubuh dan ibu bisa bersih sehingga tidak sakit lagi. Alhamdulillah. Baik bunda, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Ustaz. Ya ibu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap di MNC TV kerana bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Daizaki akan kembali setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setiap kisah orang lain pasti ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan dari kisah-kisah beberapa saudara kita yang langsung disampaikan di MNC TV ini. Semuanya ada hikmah dan bisa kita petik pelajaran-pelajaran sehingga bermanfaat untuk kehidupan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kembali kepada jemaah untuk langsung bertanya kepada Ustaz Danu. Ya. Silakan Abang kita tolong sebut nama dan asal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Hmm, Maksud dari keduaan saya kesini Mau meminta uh, solusi dan doa dari Pak Ustadz Danu Mengenai keluhan penyakitnya yang sinusitis Yang sudah menaun belum sembuh-sembuh Sudah bertahun-tahun gitu ya? ya? Sudah setahun lebih Oh satu tahun ini? Ya <tuh> Gitu Ustadz Iya kalau sinusitis itu memang yang saya amati dari banyak cerita para jamaah memang kalau dari ilmu kedokteran walaupun penyakit ini tidak berat tapi sulit disembuhkan. Tapi kalau dari sisi Islam insya Allah sih bisa. Sinusitis itu hanya kalau kita melihat sesuatu berpikir kemudian mulai kita itu berpikir dengan penuh banyak rencana tapi kadang kita tidak jalankan atau berpikir kita terlalu serius tapi kita yang kita kerjakan tidak seperti yang kita rencanakan jadi agak lebih global saya ceritakan sinusitis ini biasanya kita agak sepertinya itu kalau berpikir kelihatan agak serius tapi ada kejengkelan, kejengkelan hanya itu aja. Berpikir agak serius, tapi ada kejengkelan. Sehingga sinus itu akan muncul. Hanya itu aja. Nah, caranya untuk sembuh, hilangkan kita pikiran terlalu serius. Jadi pikiran itu biasa saja. Kalau ada masalah, selesaikan berarti ada solusi. Ia bisa selesai, kemudian hindari kejengkelan. Insya Allah apalagi dengan lingkungan, memangnya Pak Gunawan dengan lingkungan akhir-akhir ini tahun ini memang kelihatan sekali jengkel, entah dengan istri, entah dengan anak ya itu sama aja itu jadi sinus sama hmm. begitu nggak kira-kira, iya sama istri kadang-kadang sering jengkel nggak akhir-akhir tahun ini dua tahun ini, iya, nah, ya sudah, <laughs> itu yang bikin sinus. Ya, kalau ilmu kedokteran disuntikin terus, disuntikin, tapi ya enggak ada enggak ada. Selama ini saya pantau. Itu itu memang teknik ilmu kedokteran boleh, tapi kalau secara Islam, secara akhlak gampang, hidung itu fungsinya untuk apa? Untuk mencium bau sekitar. Kalau sinus itu kenaknya di hidung ada radang, ada ada penyumbatan barangkali, itu karena apa? Berarti kita dengan lingkungan sekitar ini ada kejengkelan Lingkungan yang mana yang paling gampang? Lingkungan ya istri ya anak udah gampang. Mereka sering bikin jengkel bapak. Kenapa mereka sering bikin jengkel? Ya nggak tahu saya. Atau Pak Gunawan sendiri yang merasa jengkel dengan istri itu ya bisa. Jadi istri nggak ngapa-ngapain jengkel aja pikirannya umpamanya. Nah itu lama-lama sinus. Paham <tuh> ya. Walaupun nggak marah, tahu kan mas? Cengkel tuh di sini nggak marah. Jadi hanya lihat ini istri begini, cengkel aja, lihat anak bini cengkel aja, lihat istri begini, cengkel lagi gitu aja, nggak marah. Tapi nah, itu lama-lama ada radang di daerah situ, ya itu menjadikan sinus. Hanya itu. Kemudian kalau Pak Gudawan ini sembuh, kembali lagi ke jalan Allah. Kalau istri cengkelin, nasihatin yang baik, nah itu solusi. Jadi jangan jengkel. nasihatin yang baik, nasihatin yang baik. Nah itu akan menjadi, uh, insya Allah akan menjadi obat dalam harbunya untuk sinus. Dan juga jangan lupa, sahajudlah kalau memang tahun ini belum sembuh, tahajud mohon ampun, ya Allah jika selama ini saya sering jengkel sama istri, sama anak-anak, saya mohon ampun kepada mula ya doa seperti itu. Nanti kalau doanya jelas, saya sering jengkel dengan istri dan anak anak berarti Allah otomatis faktor nanti yang akan di siasati daerah hidung. Daerah sinus istilahnya. Nah eh, doa itu diulang lagi. Diulang lagi tiap tahajud. Setengah jam, setengah jam, setengah jam. Itu nanti paling berapa hari atau minggu insya Allah dah mulai longgar. Atau berapa hari udah mulai longgar. Biasanya kerasa sehari-hari di hidung itu. Iya. Rasanya apa sih pak? Uh, suara jindung uh. itu, Terus untuk napas itu juga agak. Agak susah ya. Iya. Susah, ya. Oh gitu, terus gak nyajah gitu gak bisa keluar Wah. gitu oh, oh jadi diem gitu ya Sekarang gimana oh. setelah bapak mendengar acara Eh setelah, sekarang, sekarang jadi bukan tadi Sekarang juga dirata-ratakan Ya Alhamdulillah sudah agak longgar Langgar oh, kan gampang Jadi berarti Bapak harus mencari Kok mencari sih mencari siapa mau lagi, mau mencari istri tapi mau salah, gak ya, saya lanjutin nah, nah, nah. maksudnya uh, bapak harus membuka pikiran kalau kesalahan itu tidak tidak harus diselesaikan dengan jengkel atau marah tapi kesalahan itu bisa diselesaikan dengan memberikan nasihat yang baik jadi gak usah marah, nyantai aja baik ya sudah paham, sudah, sudah ya. Boleh dijalankan ya, Pak. Mm. Salam buat jamaah di balik papan ya. Insyaallah. Baik, Abang terima, terima kasih. Sip. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah Nampak. E, berkenaan dengan tema kali ini Ustaz tentang balas kejahatan dengan kebaikan. Orang yang terbiasa dengan membalas kejahatan orang lain dengan yang lebih jahat lagi, secara fizik, titipan. Penyakit yang akan diberikan oleh Allah Apa itu? Itu banyak hal ya Itu kan sama seperti kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala sholat Tapi gak sholat hmm. Cuma memang beda Kalau sholat itu jelas kewajiban kita Tapi hmm. kalau masalah kejahatan ini kan masalah yang umum ya istilahnya hmm. Tapi kita harus menyadari Itu juga suruhan Allah Kalau Allah menyuruh kalau kita dijahati Kita harus membalas dengan kebaikan Itu suruhan hmm. Allah dan kalaupun kita itu membalas Dengan lebih keji istilahnya Ya sebenarnya Ini belum belum Masuk ke arah ini ya Tapi saya boleh memberikan Kalau itu ada dendam Ini kan yeah. seperti ada dendam ya orang tersebut Biasanya nanti Kalau orang yang suka Muncul dendam yang kuat dalam hati Paling tidak Beliau terkena hepatitis Hepatitis, hepatitis. Hmm Hepatitis sama kalau lebih kuat lagi nanti kena liver jadi bisa bengkak hatinya nah, nanti lebih kuat lagi ini yang yang secara non fisik jadi kalau secara fisik sama nanti beliau bisa terkena ya levernya jantungnya ya ya stroke juga bisa jadi banyak banyak kasus ya ya Dan memang ini uh, perasaan-perasaan uh, untuk membalas kejahatan orang lain dengan yang lebih jahat, itu kan masalah memanaj hati, Ustaz. Ya? Iya, betul. Mengolah hati. Mengolah Ustaz. hati, menyesuaikan dengan Quran. Betul, Ustaz. Ya. Uh, yang paling konkret di depan mata nih Ustaz, hmm. langkah apa, Ustaz? Ketika kita diuji di oleh orang yang jahat, tetangga yang menzolimi, langkah awal itu kita harus apa, Ustaz? langkah awal itu ya kita langkah dengan kaki kanan dulu bismillah ya. Betul Ustaz. Kalau kalau nama-nama dia cantik, doain <laughs> dong gimana. Kalau mamanya pura-puranya nih hmm. antumnya antum -tum oh bisa dengan itu doain ah, agar dia mendapatkan jodoh hmm. yang Soleh gitu, saleh dan oh, saleh. Eh kebalik, <laughs> <laughs> Jadi paling tidak kita tetap berdoa. Langkah hmm. awal yang tepar, paling Ustaz ya. Istighfar jelas, karena begini hmm. Kan yang paling kita Kita tidak Jarang kita isu sadar Kenapa orang berbuat zolim kepada kita Itu jarang kita sadar Iya. Yeah. Yang kita tahu dia zolim kepada saya Kan seperti itu Padahal sebenarnya Kalau momennya kita mau evaluasi Kadang-kadang orang berbuat zolim kepada kita Karena kita juga Sering zolim kepada orang lain Iya. Yeah. Nah ini yang garang Kecuali memang beliau... Memangnya antum. Gak pernah berbuat zalim, Benar lurus, baik. Kemudian di Nah ini ujian. Betul. Berarti insya Allah... Uh, antum itu paham bahwa oh, ini ujian. Saya doakan lebih baik. Ini akan meningkatkan amal soleh. Insya Allah ya, seperti kaya. itu. Tapi kalau memanya kita memang hobinya... Menzolimi orang lain, kalau dizolimi orang oh. lain, wah itu dah kalau orang Jawa bilang, pak bu, pak bu sudah sewajarnya. Okey, oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. akan kita lanjutkan kembali pemirsa NMC, sesi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jangan anda kemana-mana, karena bengkel hati bersama Ustadz Danu dan Daizaki akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustaz Danud dan Daizaki tentunya. Dan Suhanallah, dari beberapa kalimat-kalimat kebaikan yang disampaikan oleh Ustaz kita, satu hikmah bahawa boleh orang lain menzolimi kita, tetapi yang paling penting adalah kita mengevaluasi diri kita terlebih dahulu. Karena kalau sudah urusan aib orang lain kok rasa-rasanya terang. Tapi kalau sudah urusan aib sendiri, sepertinya gelap banget gak kelihatan. Nah, di sepanjang kali ini, ini saya agak bingung nih Ustaz. Jadi ini kan ada komando nih, laptopnya iya, ada komando iya. Ustaz. Di sini kalimatnya, Bang Zek dijandain dulu. <laughs> Kok dijandain ini? Dijandain berarti di. berarti. <laughs> berarti antum disuruh jadiin janda. <laughs> <hari> ini, <Ustaz. laughs> Baik satu saja tidak tadi harus dihapus harus dihapus harus dihapus baik kita persilakan kalau seperti biasanya saat yang bertanya itu kan ayah ibu suami istri ah. tapi ada satu yang unik sekarang baik kita persilakan kepada adik kita untuk bertanya ini, oh, ini adiknya adik ya. oh, siapa saya namanya Anggi oh Anggi Anggi sih nama siapa ibu Ibunya mana? Oh, ibunya berdiri Oh, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu. oh sudah iya silakan nanti mau tanya apa coba? <laughs> aku mau tanya apa? Aku mau nanya kalau ibu aku sering marah-marah, Dan dampaknya marah. apa? Oh kalau kalau ibunya sering marah, akibatnya apa? Oh iya Ustaz Hado. Sekarang saya mau tanya sama Adik Anggi. Nah, Ibu sudah berakibat belum? Nggak tahu. Oh, enggak tahu. jadi gini. Adik Anggi, alhamdulillah. Oh, Om Ustaz senang deh. Oh, Ustaz. Ini bengkel bocah namanya bukan pejabat. Jadi Adik Anggi pertanyaan yang bagus. Tapi Ustaz mau memberikan suatu gambaran, ya. Kalau adik Anggi, kalau mamah itu marah-marah ini terumpama. Adik Anggi harus ngingetin, ma jangan marah. Rasulullah kan gak pernah marah. Apalagi mamah udah sholat lima waktu tertib. Mamah sering baca Quran. Ayo dong ma, jangan marah. Itu bagus. ya. Dan Anggi pun kalau dimarah sama mamah, Anggi diem. Gak usah melawan dulu. Itu. Jadi dia menjadi dengerin. Nanti kalau mamanya udah capek marah, be itu ya baru lo kan. Hasilnya mama marah kan nafasnya sesak. Mama jangan marah lagi ya mah. Nanti kalau ke rumah sakit bayarnya mahal. Kecuali mama punya askes. Nah itu agak miring. Ibu punya askes. Oh jadi kalau orang punya askes boleh marah. Betul. Karena sudah ketahuan, tidak keluar biaya. Kalau... Bukan ni, kalau ini bercanda ya. Adik Anggi ini bercanda ya. Jadi kalau ada Anggi dimarah sama mama, diam. Dimarah sama ibu, diam aja, enggak apa dia. Enggak usah marah, nyantai aja. Dengerin, hmm. ibu ini marah beneran atau nasehatin, tapi nadanya tinggi, kan? Gitu. Sebagai seorang anak, nah ini ilmunya di dalam Islam nih. Sebagai seorang anak. Seorang ibu kita. Ini adik anggih ya. Ibu kita. Dalam dalam keadaan salah apapun. Salah ya. Kita sebagai seorang anak harus hormat. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua. Kita harus hormat. Makanya kalau ada orang tua kita lagi marah sama kita. Dengerin aja diem. Kita gak perlu melawan dulu. Diem. Nanti kalau orang tua sudah. Sudah selesai marahnya, kita ingetin. Ibu tadi marah, kenapa? Nah, habis Anggi gak mau mandi, loh. Gimana coba? Kan gitu. Nah, nanti kalau Anggi lihat. Tadi Anggi mandinya disuruh. Ibu mandi mau gak ya? Oh, iya, ya, Mandinya habis maghrib. Nah, kan salah. Itu juga ang, eh, adik Anggi harus belajar untuk mandi sebelum-sebelum. Subuh. Subuh. <laughs> Itu daizaki yang mandi sebelum subuh, karena daizaki sering serangan malam gitu, adik Anggi pasti bingung, bingung ya, gitu. jangan sampai masuk dulu Baik, gitu. ya adik Anggi ya, insya Allah sudah paham, Enggak perlu kita tanya gitu. orang marah itu nanti sakitnya apa, jangan itu bisa jadi doa nanti ya. <tuh> Pokoknya kalau bisa kita memberikan peringatan atau natehat. Yeah. Ibu jangan marah dong. Kan gitu ya. Itu akan menjadi anak yang soleha. Yeah. Ya? Yeah. Pokoknya jangan marah kalau ibu marah. Dianggi jangan marah. Nyium aja. Kan ingin jadi anak soleh. Iya kan? Betul gak? Anak yang yeah. soleha. Wanita yang soleh di hadapan Allah. Sekarang harus belajar. Oh berarti... Kata Ustadzano sebagai seorang anak Dilarang melawan Apa kata ibu Walaupun tidak benar Tapi nanti akan memberikan nasihat Nanti Bukan pada waktu orang tua kita marah Enggak, jangan dulu, nanti Sudah paham? Jadi yang harus kita kerjakan sehari-hari adalah Menghormati kedua orang tua Kita Kalau disuruh mandi mandi Kalau disuruh belajar belajar suruh baca Quran baca Quran sholat sholat begitu aja Insya Allah nanti adik anggi sekolah sama pekerjaannya nanti Insya Allah akan diberikan dari Allah Taala itu lurus aja tidak beli begitu ya Amin ya sudah paham ya nggak pa ya. perlu tanya nanti Mama itu Ibu sakit ya paling Ibu sakitnya nggak kegemukan ya, ya. <laughs> nggak apa Nanti kalau agak yeah. gemukan minum obat pelangsing aja, yeah. enggak yeah. nggak apa-apa. Ya, ada anggi jangan sering jengkel kalau dimarahin ibu ya. Ya. Yeah. Alhamdulillah belajar yang baik ya. Yeah. Salat yang tercepat ya. Ya. Wah oh, yeah. alhamdulillah tenang. Ini yeah. kan, ada pertanyaan juga kalau papa nyanggi suka marah-marah juga? Mm, enggak. Enggak. Oh, yang enggak. sering marah-marah siapa? Kuningan. Kalau aku buat salah mama, oh, mama, mama. salahnya dia anggi apa kalau mama sering menyanyi menyanyi menyanyi lah Itu apa? Juga lalai. Oh lalai contohnya lalai, contohnya lalai yang apa? Hmm. <laughs> bisa makan sayur. Hah? Oh, bisa makan sayur. Padahal kalau sering makan bayam itu kayak popeye. <laughs> ya <laughs> sering makan sayur lah karena nanti adik anggi kalau makannya cuma jogging aja nanti endut badannya mau hmm. endut atau mau badannya bagus badannya bagus nah sayurnya hmm. harus bagus sayur itu banyak vitaminnya itu bagus untuk otak juga jadi mama nggak salah kalau ngomelingin oh, ada Anggi ya kan? Iya. Iya. Nanti banyak makan sayur. Yang paling disukain sayur apa? Sayur bening. Bayam. Bayam. Oh, oh kan bayam? Hmm. Sama. Saya sayur rumput suka. <laughs> Kita itu rumput aja <laughs> Nanti minta sama Mama. Ini ya, jangan bayam, jangan bening, tahu kan? Hmm. Itu sayur sayur bening nanti pakai nasi yang anget, pakai sambal ada telur rebus yang dipenyet di sambalnya wow enak sekali itu nanti coba sama ibu iya, sayur bayam kemudian ada sambal, ada telur yang dipenyet-penyet di sambalnya atau, bukan telur tempe yang direbus, kemudian dipenyet-penyetin ke sambalnya aduh Iya empat piring iya ini dia bekal dapur, dapur. iya ini bekal <laughs> bekal <laughs> baik, <laughs> baik. <laughs> baik hmm. terima kasih. Ini jadi lapar saya ibu. Bisa mau nanya? Ah oh, boleh boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi Terima kasih kepada allah swt telah allah berbudi pak Ustaz dan memberi bimbingan untuk umat. Alhamdulillah, termasuk ya, ya, saya juga. pribadi sudah banyak berupa mendengarkan ceramah-ceramah Pak Ustad kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah. Nah, terakhir saya sudah menetap setiap minggu datang. Pak masih dari Medan pulang pergi membawa teman-teman. Ah. Selain agama juga saya bawa terkadang. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya mengenai anak saya ini, Pak Ustad, ya. dia mengikuti aktivitas otak tengah. Jadi uh, dampak apakah sama anak saya ini nanti? Saya belum mengetahui. ...otak tengah dan aktif... setiap saat kita lapis. Yeah. Termasuk ibu-ibu di sini kadang-kadang... ...tidak sempat bertanya kepada Pak Ustadz. Yeah. Dia bisa mendeteksi... penyakit yang ada istimewa di rahim. Yeah. Kerana dia masih kecil... ...belum tahu anatomi tubuh. Yeah. Jadi yeah. kalau misalnya ada kisde... ...udah besar apa kecil? Alhamdulillah dia bisa nebak. Yeah. Jadi apa manfaatnya? Apakah itu nanti jadi... Iya. Saya takut pak oh, oh, Ustadz bisa saya menceritakan. Oh, iya. Boleh, bulan -bulan, iya, ibu pasti. terima kasih. Insyaallah ya, nanti saya akan menjawab ya ibu ya. Iya. Insyaallah nanti akan. Oh ya, boleh ya kita ngabuburit ya, ya. jawab. Oke ibu begini. Selama ini memang kalau seseorang melihat anak-anak kita jagoan dalam waktu hitungan menit atau jam, kita merasa bangga. Tapi pernahkah kita berpikir? Orang-orang yang mengajak, mengaktifkan otak tengah itu, itu hanya kamuflase dari ilmu. Pernah ibu berpikir? Sebenarnya otak tengah itu sama kalau seseorang dukun yang bisa menerawang orang lain. Nah, percaya nggak, sekarang? Kalau itu dia memakai ilmu, dia memasukkan ilmu kepada seseorang. Sehingga orang itu bisa mendeteksi. Tapi kalau kita mau belajar, itu benar-benar dari belajar awal. Memang ada kebanggaan tertentu, tapi nantinya pasti akan menjadikan mudorot. Itu ilmu yang diajarkan oleh orang barat yang melalui salah satunya adalah hipnotis. Sama seperti orang mengaktifkan otak tengah, dia hanya memegang buku, dia bisa hafal. Seperti itu kan? Itu sebenarnya itu yang ngomong, itu ilmu Jadi bukan adik Jadi adik ini, maaf-maaf Kesurupan, tapi gak sadar Kalau beliau kesurupan Paham ya? Itu gak sadar Nah nanti suatu ketika Kalau ilmu ini menumpuk Itu akan menjadi mudorot nantinya Makanya Saya yang paling getol Mengajak, ayo itu ilmu Itu bukan kepandean, itu ilmu sama seperti kalau kita punya ilmu umamanya melihat di dompet ada uang berapa. Itu ilmu. Bukan mengaktifkan otak tengah. Kita manusia wajar. Kita harus belajar seperti itu. Tapi ilmu ini maksud saya ilmu yang memakai makhluk lain. Yang dimasukkan melalui dipegang. Yang dimasukkan melalui dibacain mantra. Yang dimasukkan melalui dibacain sesuatu. Dimasukkan melalui air putih. Dimasukkan melalui... Banyak hal. Memelalui tenaga prana. Melalui itu banyak hal. Dan ini ilmu. Urusannya kalau ilmu dengan makhluk lain. Nah kalau ibu sayang sama adik. Cobalah ibu. Jadikan anak ini normal aja. Karena kalau mamanya semakin lama semakin seperti itu. Kalau beliau nanti pada waktu dewasa mampu menguasai ilmunya sih gak ada masalah. Tapi kalau terus. tidak mampu, beliau akan dikuasai ilmunya sendiri. Iya. Jadi kalau stres, larinya yang paling gampang itu adalah hilang ingat. Suruh. Nah makanya disini saya akan cerita terus terang. Karena ini banyak sekali. Siapa sih orang, orang tua yang tidak bangga kalau anaknya baca buku, hanya dipegang bukunya, tiba-tiba dia langsung bisa baca A, I, U, E, O, E, gitu. Pasti bangga. Tapi itu itu bukan cara-cara Islami, itu bukan cara-cara uh, apa namanya Sunatulah, itu cara yang praktis melalui melalui makhluk lain dan itu Baik. bisa menjadikan musrih. Oke, okay, Ustaz hati-hati, hati-hati. Jadi -hati. hmm. nah, ya. kita harus mau bersikap. Ah, ya, Ustaz. Uh, bunda maaf sebentar, karena waktunya belum berkenan lagi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang anda kemana-mana, tetap di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Mbak Izaki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Bengkel Hati bersama Ustaz Danu dan Mbak Izaki tentunya. Baik Ustaz, satu hal yang... Saya yakin sebagian besar kita baru mendengar masalah otak tengah. Ini ada istilah keilmuan barat, Ustaz ya. Sebenarnya, secara sejarah dan pengertian itu bagaimana, Ustaz? Iya itu diisi. diisi Sehingga kalau mereka, orang barat itu kan mau merilikan sesuatu. Iya. Nah, mereka itu tidak mengenal yang namanya jin. Hmm. Mereka mengenal konsentrasi. Makanya... Kalau di kita yang di islam kita harus hati-hati. Kalau kita sudah berhubungan dengan jin. Oh harus hati-hati. Kita bisa dikerjain dengan jin nantinya. Makanya siapa sih orang tua yang tidak bangga. Anaknya itu hanya megang buku. Langsung bisa. Semua yeah. bangga. Siapa sih orang yang gak seneng. Kalau dia naik motor matanya ditutup. Gak pernah nabrak. Karena dia punya kekuatan otak tengah. Ya orang pasti seneng. Hmm, tapi karena ini pengajian saya me memohon deh saya memohon bagi ibu atau bapak yang memang ada dari teman-teman kita menyodori kekuatan otak tengah saya mohon jangan dilakukan itu itu godaan dunia sebenarnya itu bukan bakat Ustaz otak tengah. bukan itu ilmu yang dimasukkan oh, oke okay. jadi Mirip orang ilmu punya ilmu kebal jubah ini bisa dilarikan untuk membaca nah. untuk nanti membaca ujian bisa nah gimana dia harusnya kan belajar normal hmm. tapi bisa aja dengan lihat ujian kemudian dia hanya megang bukunya kemudian bisa yaitu ya. siapa sih yang enggak suka enggak nah, bangga itu. tapi ya kita mau memilih seperti itu atau memilih di jalan Allah hanya itu aja kalau ya. saya sih melihat kita ya. Agar kita semua tetap berjalan Allah termasuk pemirsa Ustaz, kami ingin dipimpin doa oleh Ustaz langsung, kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Dai. Alhamdulillah, jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Malilah kita berdoa dengan khusus di akhir acara ini. Mudah-mudahan dengan kekhusuan dan kehiklasan kita berdoa atau mengaminkan doa kami. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Amin. Amin. Dan bagi Bapak Ibu yang mempunyai ilmu yang memang uh, tidak manfaat, apalagi ini sudah menjadikan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, saya mengajak mengaminkan dengan tulus, dengan ikhlas, mudah-mudahan sebagian ilmunya bisa keluar dari tubuh kita. Amin. Amin. Mari kita memohon kepada Allah. Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Ali wa shahbiatumain. Ya Allah ya Aziz, engkau lah yang berkuasa yang ada di langit dan di bumi ya Allah, dan engkau lah yang menyuruh para malaikatmu ya Allah yang mengatur semua apa yang ada di langit dan di bumi ya Allah. Ya Allah, kau lah yang menguasai seluruh makhluk baik kami. Makhluk yang kelihatan maupun makhluk-makhlukmu yang tidak tampak di mata kami. Hmm. Ya Allah, ya gopar. Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Ya Allah, hmm. ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa yang kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu. Ya Allah. Hmm. Ya Allah ampunilah dosa yang kami lakukan Kepada suami kami Ya Allah Kepada hmm. istri kami Kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami hmm. Kepada teman-teman kami hmm. Kepada hambamu yang lain Ya Allah Dan juga kepada makhluk yang kau ciptakan di muka bumi hmm. Ya Allah ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan di hadapanmu Ya Allah Hmm. Ambyulah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Hmm. Ambyulah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah dari hmm. lisan dan perbuatan dolim kami kepada Beliau ya Allah. Hmm. Ya Allah ambyulah kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi. Ya Allah hmm. ambyulah kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah kami. Hmm. Ya Allah ambyulah dosa yang kami lakukan. Karena kami senantiasa melanggar apa yang keperintahkan dalam Quran dan Sunnah RasulMu Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami izin menjalankan SyariatMu Ya Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah. Ya Allah. Jika kami sering berbuat salah di hadapanmu ya Allah, sering berbuat dosa di hadapanmu ya Allah, sehingga engkau berikan kami musibah, ujian dan juga peringatan bagi kami, sehingga sakit kepada kami. Kami mohon ampun kepadamu ya kofar dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah amin. menghilangkan peringatan dan juga menghilangkan musibah yang ada pada diri kami ya Allah amin, amin. amin. dan jika di antara anak-anak kami ada yang sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah amin. ampuni dosa-dosa kami ya Allah amin. dan kami mohon agar engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak-anak kami ya Allah amin, amin. amin. ya Allah jika di dalam tubuh kami banyak sekali ilmu-ilmu dari makhluk yang tidak tampak yang ada di dalam tubuh kami. Mm -hmm. Karena pikiran-pikiran buruk kami. Mm -hmm. Karena pikiran-pikiran tidak baik kami. Mm -hmm. Karena pikiran-pikiran kami yang meyakini sesuatu yang buruk. Itu mm -hmm. adalah kekal, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Ampuni dosa-dosa kami ya Allah Dan kami mohon agar kau keluarkan makhluk yang menempati fikiran kami ya Allah Makhluk yang menempati hati kami ya Allah Agar kau keluarkan dari tubuh kami ya Allah Kau keluarkan dari hati kami dan fikiran kami ya Allah amin. Ya Allah jika diantara ilmu-ilmu yang dimasukkan oleh orang lain Melalui sesuatu yang tidak baik sebenarnya di jalanmu ya Allah Amin. Kami memohon kepadamu ya Allah Amin. Agar ilmu yang kau tidak ridho Yang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam Amin. Kami mohon agar kau keluarkan dari tubuh kami ya Allah Kami Amin, ya mohon Allah. agar kau keluarkan dari tubuh kami ya Allah Agar Amin. kami tidak diperbudak oleh makhluk-makhlukmu ya Allah yang kelihatannya memberikan sesuatu yang membanggakan. Amin. Tetapi bisa menyesatkan di syariat-Mu, Ya Allah. Amin. Ya Allah. Kami memohon agar Engkau jauhkan kami dari godaan syaitan yang Engkau kutuk. jauhkan ya kami dari kemarahan dan kedengkelan yang ada dalam hati kami. Amin. Dekatkanlah kami dengan kebabaran Ya Allah. Amin. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, Ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, Ya Razak. Mudahkan kami dalam cari rezeki yang halal dan faib di muka bumi ini, Ya Allah. Haliu. Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalanmu, Ya Allah. Haliu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah usaha-usaha yang kami lakukan yang baik di muka Haliu. bumi ini, Ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami menyembah. Dan hanya kepada Mula kami meminta pertolongan. Ampuni jika kami pernah melakukan perbuatan musrik, Ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kami, jika kami pernah melakukan perbuatan musrik, Ya Allah. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. Rabbana atina di dunia hasanat, wa fil alamin li hasanat, wa qina tabal nar. alamin. Alhamdulillahirobbil alamin. Amin ya robbal alamin. Amin ya Muhibbah Ta'alin, Amin ya Ar-Rahman Rahim. Semoga Allah mengijabat setiap doa kita dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita menurut Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas mudah dari beliau nanti. Jelajah tapi warahmatullahi wabarakatuh.